Setelah kita pelajari juga segala sesuatu yang berhubungan dan berkaitan dengan solat berjamaah. Dalam kajian kita kali ini kita akan mempelajari hal baru, yaitu kita akan membahas mengenai solat koser dan solat jamak. Ah. Mengenai solat koser dan solat jamak. Ah. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Kata al Musnif al Imam Ahmad bin Husin al-Afshihani al-Shafi'i, Rahim Allah Taala, dan kita belajar dalam ilmu beliau di rumah yang aman. Fasl dan ia jujur untuk pelancong konsolasi berbentuk dalam empat jalur untuk و أن تكون مسافته 16 فرسخاً، وأيكون مؤدي للصلاة الرباعية، وَأَيَانُ وَالْكَسْرَةِ مَعَ الْإِهْرَامِ. Yang artinya, diperbolehkan bagi orang yang bepergian untuk mengkosor solat yang empat rakaat dengan empat syarat. Ayyakuna safaruhu Fi ghairi ma'asyatin Hendaknya Perjalanan yang dia lakukan Bukanlah perjalanan Untuk suatu kemaksiatan Wa antakuna ma'zafatu Wusitata asyara farsakon Dan hendaknya jarak Yang dia tempuh adalah Sudah mencapai 16 farsak Wa ayyakuna mu'adiyan Li solatir ruba'iyah Dan hendaknya Solat yang dia lakukan adalah Solat adak bukan solat qadak maal Dan hendaknya Orang tersebut niat untuk Mengkosor sholat ketika Dia melakukan takbiratul ikhram Ini adalah Kajian kita pada malam hari ini Sebelum kita membahas Secara mendetail Mengenai cara-cara kosor dan jamak Perlu kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberatkan Hambanya untuk Untuk melakukan suatu kewajiban yang tidak mampu untuk dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fiddini min haraj" yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam agamanya sesuatu yang memberatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada kita Perintah yang mana perintah ini Memberatkan hambanya Sehingga hambanya tidak bisa melakukan perintah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensyariatkan Kepada hambanya hukum-hukum yang mana hukum tersebut Menjadikan hamba tersebut Repot dan berat untuk melakukan hukum tersebut semua yang dibebankan oleh Allah SWT kepada umatnya Adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan Mudah untuk dilakukan Jika seorang muslim Dalam keadaan tertentu Sehingga dia tidak bisa melakukan Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Maka Allah SWT memberikan solusi kepada hamba tersebut Kalau orang tersebut tidak bisa melakukan sholat dengan cara berdiri Maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan orang tersebut untuk salat dengan cara duduk. Kalau tidak bisa salat dengan cara duduk, maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan dia untuk salat dengan cara tidur. Begitu. Ini adalah jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, di sana tidak ada hal yang namanya memberatkan. Semuanya bisa dilakukan oleh hamba Allah dengan cara yang mudah. Adapun kalau hamba Allah kalau orang tersebut dalam keadaan tertentu, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terjepit misalnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan kepada orang tersebut ibadah atau perintah yang dia buankan kepada dia. Ini adalah suatu misal saja. Termasuk dalam hal ini adalah sholat kosor. Sholat kosor, sholat 4 rakaat dilakukan dengan 2 rakaat. Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan untuk hambanya yang sedang melakukan perjalanan untuk mengkosor sholat. Untuk meringkas sholat yang tadinya empat rokaat diringkas menjadi dua rokaat. Karena apa? Karena sebagaimana dalam hadis as asafaru kit'atun minal adab. Perjalanan pepergian adalah kit'atun minal adab, sebuah siksaan. Kalau kita lihat orang yang dalam perjalanan Atau dalam pepergian sangat payah sekali Meskipun kendaraan yang dia naiki Adalah kendaraan yang enak Meskipun dia naik pesawat Meskipun dia naik kereta yang enak Tapi tetap dia Atau orang yang berpergian tersebut Akan merasa capek ketika Kalau sudah sampai di tempat tujuan Maka dari itu Karena perjalanan ini adalah Hal yang Membuat Orang Islam capek. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Meringankan bagi hambanya. Yang sedang dalam perjalanan. Untuk meringkas sholat. Yang tadinya sholat tersebut 4 rakaat, Bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti ini. Memperbolehkan hambanya. Untuk menjamak sholat. Untuk menjamak sholat. Kalau misalnya. Orang tersebut. Dalam perjalanan. Ketika perjalanan, ketika waktu zuhur Dia masih dalam perjalanan Sehingga dia tidak bisa melakukan sholat dengan nyaman Maka Allah SWT Memperbolehkan dia untuk mentakhir Untuk mengakhirkan sholat zuhur Dilakukan di waktu asar Dilakukan di waktu asar Begitu juga Kalau seandainya orang tersebut Dalam perjalanan Ketika sholat zuhur dia dalam istirahat Dan nantinya sholat asar dia akan tetap dalam perjalanan Maka dalam keadaan seperti ini Allah SWT memperbolehkan dia Untuk melakukan sholat asar Digabung dengan sholat zuhur, Sehingga sholat asar Dia dalam keadaan perjalanan Dan dia sudah terbebas dari tanggungan Untuk melakukan sholat Ini adalah termasuk salah satu hal Termasuk eh, Rahmat Allah SWT Yang dianugerahkan kepada hambanya Maka Maka dan ini semuanya tujuannya adalah Agar seorang hamba Bisa lebih mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun dalam keadaan yang bagaimanapun juga Dia tetap bisa melakukan sholat Dengan dalam keadaan nyaman dan khusyuk Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang saya sebutkan tadi Orang yang dalam perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala Memperpulihkan orang tersebut Untuk mengkosor sholat Yaitu dengan menjadikan sholat yang tadinya Empat rakaat Dilakukan dua rakaat saja Atau dengan jama' at. Yaitu dengan menggabung Dua sholat Melakukan dua sholat dalam satu waktu Melakukan salat asar Bersamaan dengan salat duhur digabung di waktu duhur atau sholat duhur digabung dengan waktu asar ini namanya jamak ada yang namanya jamat takdim dan ada yang namanya jamat takhir yang akan kita terangkan. Taib, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kosor, yaitu kosor dimaksud kosor di sini adalah melakukan sholat yang 4 Rakaat seperti sholat duhur salat asar dan salat isya dilakukan dengan dua rakaat. Dengan dua 2 rakaat. Dan asal atau dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza dharabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." yang artinya dan jika kamu melakukan perjalanan di muka bumi maka kamu tidak apa-apa atau kamu diperbolehkan untuk mengkosor salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ya'la bin Umayyah qala, qultu li Umar bin Al-qultu Umar Ibnu al khattab radhiyallahu anhu, "Assalamualaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum." Ayyaftinakumul ladhina kafaru Fakat aminan nasu Fakala Ajibtu mimma Ajibta mimma Ajibtu minhu Fasaaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama An zalika Fakala Sadaqatun Tasaddaqallahu biha alaikum Fakbalu sadaqatahu Seorang Tabi'in yang bernama Ya'lah bin Umayyah bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wahai Sayyidina Umar Allah Subhanahu wa taala telah berfirman laisa alaikum junahun kamu diperbolehkan untuk Mengkosor salat jika kamu takut Nantinya kena fitnah dari orang kafir misalnya ketika perjalanan kamu mendapatkan perlawanan atau kamu dirampok oleh orang kafir maka kamu diperbolehkan untuk melakukan salat kosor Sedangkan sekarang kita dalam keadaan kuat. Sekarang orang kafir tidak akan berani macam-macam kepada kita. Maka Sayyidina Umar menjawab pertanyaan tabi ini, ini beliau mengatakan. Ajib ajib Saya dulu juga heran dengan seperti apa yang kamu herankan. Karena apa? Karena kita sekarang dalam keadaan aman dan Allah Subhanahuwataala memperbolehkan kita untuk melakukan solat kossor jika kita dalam keadaan ketakutan, sedangkan kita dalam keadaan aman sekarang. Maka saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memberikan jawaban Sodakotun, tasodakolahu biyakum, yang artinya ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Maka terimalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Fak balu sudah kau Maka ini diperbolehkannya koser dan jamak ini adalah termasuk sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Jadi eh, diperbolehkannya salat koser ini adalah sudah dalilnya adalah sudah dalam Quran dan Hadis dan para ulama telah sepakat bahwasannya salat koser ini adalah diperbolehkan oleh agama. Cuma Salat kosor ini diperbolehkan Kalau sudah memenuhi Syarat-syarat yang telah Ditentukan oleh ulama Di sini Imam Abi Suja menyebutkan Syarat-syarat tersebut Beliau mengatakan Ayyakuna Safaruhu fi ghairi ma'asyatin Syarat yang pertama Adalah hendaknya Perjalanan yang dia lakukan Bukanlah perjalanan Untuk kemaksiatan Jadinya, syarat yang pertama adalah perjalanan yang dia lakukan bukanlah perjalanan kemaksiatan. Kalau perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang wajib, misalnya perjalanan untuk naik haji, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan korsor. Atau perjalanan yang disunahkan seperti bepergian untuk menyambung silaturahmi. Untuk menyambung sanak famili Silaturahmi adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Dan disunahkan oleh agama Maka kalau ada orang bepergian dari Surabaya Ke Jakarta Untuk menengok sanak familinya Maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan sholat kosor atau sholat jamaat Atau Perjalanan atau bepergian yang dia lakukan adalah bepergian yang diperbolehkan, yang mubah hukumnya. Seperti bepergian atau perjalanan untuk berdagang. Kalau ada orang berangkat dari Surabaya ke Jakarta untuk bisnis, maka orang tersebut diperbolehkan untuk melakukan sholat kossor. Atau perjalanan sekedar untuk wisata. Untuk pariwisata, untuk rekreasi saja. Maka juga diperbolehkan untuk melakukan sholat koshor. Yang penting, perjalanan yang dia lakukan tujuannya bukan untuk kemaksiatan. Meskipun perjalanannya, perjalanan atau pergian yang dia lakukan sekedar untuk rekreasi, boleh untuk melakukan sholat koshor. Dan tidak disyaratkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Haromen, tidak disyaratkan perjalanan yang dia lakukan harus perjalanan ketaatan, tidak. Yang penting perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang bermaksiat. Jadi bisa dipaham, kalau perjalanan atau bepergian yang dilakukan tujuannya adalah untuk kemaksiatan, maka orang tersebut tidak boleh melakukan kosor. Karena dalam kaidah fikihia, arruhosu latunatu bil maasi keruhsan atau keringanan dalam beberapa hal dalam agama ini tidak boleh jika sebab dari keringanan tersebut adalah sebuah kemaksiatan. Kalau perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan kemaksiatan, misalnya dia mau pergi ke Jakarta untuk merampok naudzubillah atau untuk membunuh naudzubillah maka orang tersebut tidak boleh melakukan kosor. Begitu juga seperti bepergiannya seorang perempuan tanpa izin suami, maka bepergian ini adalah bepergian yang maksiat. maka dia perempuan tersebut tidak boleh melakukan kosor. Atau seorang hamba sahaya bepergian tanpa izin tuannya. Maka pergian ini termasuk pergian masuk dalam kategori pergian yang maksiat maka tidak boleh melakukan kosor, tidak boleh melakukan kosor. Ini adalah syarat yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa antakuna masafat tuhu sitata asharof arsakhon. Hendaknya perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang jauh. Yang sudah mencapai 16 farsah. 16 farsah. Atau perjalanan. Kalau dulu perjalanan yang dilakukan oleh para sahabat. Perjalanan pakai ontah adalah perjalanan dua hari dua malam. Perjalanan dua hari. Atau sehari semalam. Penuh. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar. Dan ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum tidak melakukan kosor sholat dan tidak berbuka dalam bulan Ramadan. Dalam perjalanan kecuali kalau perjalanan mereka ini sudah mencapai empat burut. Empat burut itu enam belas farsah. 16 farsa ini kalau kita ukur pakai ukuran zaman sekarang adalah 81 km Dan jarak ini adalah jarak tahdidi, jarak yang pasti Seandainya orang tersebut ragu-ragu apakah perjalanan yang ditempuh itu sudah mencapai 81 km atau belum Maka dalam hal ini dia tidak boleh melakukan kosor. Dia harus benar-benar yakin bahwasannya perjalanan yang dia tempuh adalah perjalanan yang sudah mencapai 81 km. Seandainya masih ragu-ragu tidak boleh kosor. Atau perjalanan ini kurang 81 km kurang 3 meter maka tidak boleh dia melakukan kosor. Harus benar-benar sudah mencapai 81 kilometer. Hal ini adalah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat termasuk sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Dan jarak 81 km ini adalah jarak bepergian saja. Tidak kok 81 meter ini jarak bolak-balik bukan, tapi jarak bepergian saja. Seandainya jarak perjalanan yang ditempuh itu ada 50 meter kalau pulang-pergi kan jadi 100 km. Nah, tidak. Tidak itu. Jadi jarak 81 km ini jarak bepergian saja, adapun jarak kembalinya tidak dihitung. Jarak kembalinya tidak dihitung. Terus disyaratkan lagi jarak ini orang yang bepergian tersebut harus mempunyai Tujuan tertentu Harus di sana ada tempat tertentu yang dia tuju Kalau seandainya orang yang Tidak tahu Orang lagi bingung Linglung dia Tidak tahu dia kemana arahnya Pokoknya dia keluar rumah Ikut bis misalnya Atau ikut kereta Tidak tahu yang penting saya keluar ke rumah dan mempergian. Tidak mempunyai tujuan tertentu. Maka orang yang seperti ini meskipun perjalanannya beribu ribu kilometer. Maka dia tidak diperbolehkan melakukan kosor. Jadi ini syarat berikutnya. Jarak 81 kilometer ini adalah jarak orang tersebut harus mempunyai tujuan tertentu. Harus ada tempat tertentu yang dia tuju. Seandainya dia mempergian begitu saja tapi tidak ada tempat yang dia tuju, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan qasar. Tidak diperbolehkan untuk melakukan qasar. Ini adalah syarat yang kedua. Hendaknya perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang bukan maksiat dan eh, syarat berikutnya adalah perjalanan sudah perjalanan yang sudah mencapai 81 km dan dia mempunyai tempat tertentu yang dia tuju. Salat yang ketiga, ayat kuna muadzian lisola aruba ar ia. Endaknya salat yang dia lakukan, salat yang dia lakukan untuk kawal tersebut adalah salat adak bukan salat kobo. Jadi salat yang dia lakukan di perjalanan tersebut adalah salat adak bukan salat kobo. Misalnya kalau orang tersebut Punya tanggungan sholat zuhur Dia Mempunyai hutang Belum melakukan sholat zuhur Dan sholat zuhur ini Dia tinggalkan ketika dia di rumah lah, Terus ketika dia Perjalanan dia mau mengkodok Sholat zuhur yang dia tinggalkan ketika Dia berada di rumah tadi Dengan cara dikosor. kosor nah, Makanya tidak boleh Kalau sholat yang dia tinggalkan di rumah itu solat zuhur, terus mau dikodok di dalam perjalanan, maka harus dilakukan empat rakaat karena solat tadi adalah solat yang wajib dilakukan empat rakaat. Maka ketika dia dalam perjalanan tidak boleh dikurangnya menjadi dua rakaat. Jadi salat yang ketiga ini hendaknya solat yang dia lakukan adalah solat agak bukan solat kodok. Syarat yang keempat wa ayyanawiyal qasra ma al hendaknya orang tersebut niat untuk mengkosor salatnya ketika orang tersebut takbiratul ihram. Jadi kalau orang tersebut salat zuhur dan dia ingin mengkosor salatnya maka niatnya adalah usolli fardhadh dhuhri qasran lillahi ta'ala. Maka niat ini harus dilakukan bersamaan dengan niat sholat yaitu ketika takbir rotul Seandainya dia lupa, seandainya dia lupa untuk niat, lah ketika membaca fatihah baru dia ingat loh, saya tadi kan mau konsor, tapi saya tadi tidak niat lah. Kalau begitu berarti dia sudah tidak boleh untuk mengkonsor sholat, dia harus melakukan sholat dengan 4 rokaat dengan empat empat rakaat atau dia ragu-ragu eh, sudah takbir sudah baca fatihah terus dia ragu-ragu loh tadi itu saya niat koser apa enggak ya nah kalau ragu-ragu seperti ini maka dia tidak boleh koser dia harus menyempurnakan solatnya menjadi empat rakaat empat rakaat Terus disyaratkan juga Orang yang mengkosor ini tidak boleh menjadi makmum Kepada orang yang tidak mengkosor Seandainya dia Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta terus turun di rumah makan Misalnya turun di rumah makan misalnya Di daerah Tuban atau di daerah Kudus sana Turun dari bus, terus waktu makan istirahat. Lalu ketika makan masuk masjid, dia menemukan orang solat. Terus dia ikut jadi makmum. Ternyata orang yang solat tadi itu yang jamaah tadi itu tidak mengkosor, maka dia tidak boleh mengkosor sholat. Kalau imamnya tidak mengkosor, maka dia tidak boleh niat kosor. Dia harus sholat itmam, sholat 4 rakaat seperti imamnya. Jadi orang yang ingin mengkosor sholat dia kalau ingin mengkosor sholat Jangan sampai menjadi makmum orang yang tidak mengkosor sholatnya Ini sholat yang kelima Yang tidak disebutkan oleh Imam habis Suja Disyaratkan pula bagi orang yang ingin mengkosor Dia harus ngerti bahwasannya kosor itu diperbolehkan Bahwa kosor itu diperbolehkan Kalau misalnya dia tidak ngerti sama sekali tentang kosor Tidak paham tentang kosor sama sekali Terus ikut-ikutan saja, dia ikut rombongan, misalnya rombongan e, perjalanan ziarah wali songo misalnya. Teman-teman dia semuanya koser jamaah. Dia tidak tahu koser itu wajib apa tidak, koser itu diperbolehkan apa tidak tidak faham sama sekali. Terus dia ikut-ikutan saja, ikut-ikutan jamak bersama dengan teman-temannya yang sama-sama mengkosor. Maka dalam hal ini dia tidak boleh mengkosor. Orang yang mengkosor solat harus tahu bahasannya kosor itu diperbolehkan. Dan ini adalah telah dicetuskan kau dinas oleh imam syafi'i dalam kitabnya al-ulum. Maka orang yang mau mengkosor hendaknya hendaklah dia faham bahasanya mengkosor solat itu diperbolehkan oleh agama. Ini adalah mengenai syarat-syarat mengkosor sholat Setelah selesai menerangkan syarat mengkosor sholat ini Imam Abi Suja menerangkan kepada kita Syarat-syarat orang yang menjamak sholat Jamak itu adalah mengumpulkan Sholat asar dengan sholat duhur jamak takdim Mengerjakan sholat asar Di waktu sholat duhur Jamatatim atau jamat akhir melakukan solat duhr di waktu solat asar, atau <coughs> melakukan solat isya di waktu solat maghrib atau melakukan solat maghrib di waktu solat isya. Jadi solat yang boleh yang boleh dijamak adalah solat duhr dengan solat asar dan solat maghrib dengan solat isya. Adapun sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang empat rokaat. Yaitu sholat zuhur, asar dan isya saja. Adapun sholat maghrib tidak boleh dikosor. Begitu juga sholat subuh tidak boleh dikosor. Baik. Imam Abi Suja mengatakan. Wa yajuzu lil musafiri. Ayya jema'a bainal zuhuri wal asri. Wa bainal mahribi wal isya Fi ayyi waktin ayyihi masya'a. Artinya diperbolehkan. Bagi orang yang berperkian untuk menjamak atau mengumpulkan solat duhr dengan solat asar, atau mengumpulkan solat maghrib dengan solat isya, fiwak din ayhi masya'ad di waktu mana yang mereka atau yang dia inginkan. Kalau jamak takdim, berarti melakukan solat asar di waktunya solat duhr. Kalau jamak takhir, berarti melakukan solat duhr di waktunya solat asar atau melakukan sholat isya di waktunya sholat maghrib jamat takdim jamat akhirnya melakukan sholat maghrib di waktunya sholat isya ini diperbolehkan baik jamat takdim atau jamat takhir. dan jamat takdim ini mempunyai beberapa syarat yang harus yang harus dipenuhi syarat yang pertama adalah ayab Ay daabil Orang yang melakukan atau orang yang ingin melakukan jamak takdim, melakukan solat asar di waktunya solat duhur, atau melakukan solat isya di waktunya solat maghrib, diperbolehkan dengan syarat yang pertama dia harus melakukan solat duhur terlebih dahulu, kemudian solat asar, atau melakukan solat maghrib terlebih dahulu, kemudian melakukan solat isya. Albidah atau bilul harus tertib seperti ini. Karena apa? Karena dalam hal ini solat duhr adalah solat yang diikuti dan solat maghrib adalah solat yang diikuti. Maka dia harus mendahulukan solat duhr sebelum mengerjakan solat asar. Harus mendahulukan solat maghrib sebelum mengerjakan solat isya. Ini kalau jamak jamak takdim. Karena seperti yang saya terangkan, alasannya adalah karena solat isya ini ikut waktu solat. Ikhmarib dan solat asar ikut waktu solat solat zuhur. Kalau misalnya dia ingin melakukan jamak takdim terus dia balik melakukan solat asar terlebih dahulu terus solat zuhur maka tidak sah. Maka tidak sah. Yang kedua hendaknya orang yang melakukan jamak takdim ini niat jamak ketika dia takbiratul ikhram. Atau ketika dia dalam keadaan sholat Atau ketika dia sebelum salam Yang penting Kalau orang tersebut ingin melakukan jamak takdim Mengalihkan sholat asar ke sholat luhur Maka disyaratkan dia harus niat untuk menggabungkan asar dengan luhur Ketika dia dalam sholat luhur Dan disunahkan Niat tersebut ketika takbiratul ikhram bersamaan dengan niatnya solat. Tapi kalau dia ketika niat solat, misalnya usulli fardhu tuhur, fardhon lillahi taala, lupa dia kalau dia ingin mendahulukan asar atau ingin melakukan solat asar pada waktu solat tuhur, dia lupa. Dia boleh. Yang penting dia sebelum salam dia niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan asar di waktu tuhur atau meng, ingin mengakhirkan sholat isya di waktu maghrib yang penting selagi dia belum salam dari sholat yang pertama belum salam dari sholat duhur dan belum salam dari sholat maghrib dia harus niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan asar atau isya di waktu duhur atau di waktunya maghrib ini adalah khol yang muhtaman cuma di sana ada pendapat yang mengatakan meskipun selesai Meskipun sudah salam dari sholat duhur atau dari sholat maghrib, yang penting jarak daripada salamnya dan ingatnya itu belum lama, dia boleh niat jamak takdim. Boleh, ini ada call tapi ini call tidak mutama tapi boleh untuk dipakai untuk diri sendiri. Kalau misalnya dia niat ingin niat dia dalam perjalanan ingin jamak takdim sudah salat zuhur selesai salam asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh belum niat loh saya tadi kan belum niat jamak langsung sekarang dia boleh niat jamak langsung dia melakukan salat salat asar seketika itu juga syarat yang ketiga orang yang melakukan atau ingin melakukan jamak takdim harus ada mualah baina ini mualah di sini adalah harus melakukan sholat asar langsung setelah selesai melakukan sholat duhur. Harus melakukan sholat isya langsung setelah selesai melakukan sholat maghrib. Jadi tidak boleh antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu ada jarak yang lama tidak boleh. Harus langsung dilakukan ini namanya muwalah. Ini yang namanya muwalah. Jadi jangan sampai dia memisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Kalau sudah selesai sholat yang pertama, langsung dia harus melakukan sholat yang kedua. Dan tidak boleh misalnya melakukan sholat wakdiah terlebih dahulu, tidak boleh. Wakdiahnya nanti setelah sholat asar. Hal ini adalah berdasarkan e, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu makalah. Rwayi itu Nabi alaihi wasallam, ida ajallahu sayru. Yuakhir Maghrib, fa Yusallihah tiga. Sumpah Yusallim, sumpah kala ma hatta yuqimul ash-shiyah, fa Yusalliharokat ini sumpah Yusallim. Jadi Sahabat Ibn Umar ini melihat bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau uh, solat Maghrib dengan solat Isya dengan jama' dan setelah beliau mengerjakan solat maghrib beliau langsung melakukan salat isya tanpa beliau e, memisah antara isya dengan maghrib tapi langsung melakukan salat isya secara langsung jadi syarat yang ketiga ini adalah untuk jamak takdim adalah kalau sudah selesai salat yang pertama maka dia harus langsung melakukan salat yang kedua namanya muwalah tidak boleh diakhirkan tidak boleh diakhirkan ini adalah Salat syarat yang yang kedua, nah, salat yang ketiga. Jadi jamak takdim itu salatnya cuma tiga saja. Yang pertama orang yang jamak takdim harus niat, bahasanya dia mau jamak takdim mendahulukan asar di waktunya salat duhur, mendahulukan isya di waktunya salat maghrib. Ketika dia dalam keadaan solat, dia dalam keadaan solat. Terus shalat yang kedua orang tersebut harus tertib shalatnya duhur terlebih dahulu kemudian shalat ashar tidak boleh dibalik kalau ashar terlebih dahulu terus shalat duhur maka jamaknya tidak sah. Shalat yang ketiga adalah harus ada muwalah. setelah selesai melakukan shalat duhur langsung dia harus melakukan shalat shalat ashar setelah selesai shalat ashar setelah selesai shalat maghrib maaf dia harus langsung melakukan shalat. Solat Dhuhr, solat Isya. Ha? Adapun jamat akhir, jamat akhir, maka syaratnya cuma satu. Apa itu? Orang yang ingin mengakhirkan solat, orang tersebut harus niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan solat Dhuhr di waktunya solat Asar, atau mengakhirkan solat Maghrib di waktunya solat Isya, ketika waktu solat yang pertama. Maka kalau orang dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan perjalanan terus ingin melakukan salat jamak takhir jamak takhir misalnya bisnya itu masih berjalan di waktu salat zuhur maka orang tersebut kalau niat untuk mengakhirkan zuhur di waktu asar dia harus niat di hatinya bahwasanya saya akan mengakhirkan salat zuhur di waktu salat asar jadi orang tersebut harus niat mengakhirkan salat zuhur di waktu asar ketika masih dalam waktu solat duhur sebelum keluar waktu solat duhur sebelum adan asar dia harus niat bahwasanya dia niat mengakhirkan solat duhur di waktunya solat asar. Begitu juga kalau dia ingin mengakhirkan solat maghrib dia lakukan di waktu isya maka orang tersebut harus niat bahwasanya dia mau mengakhirkan maghrib di waktunya solat isya sebelum adan isya sebelum adan adan isya ataupun muala Solat langsung har, atau e, Tartib maka kedua-duanya tidak disyaratkan pada jamak tak takhir cuma sunnah saja, sunnah sunnah saja. Ini adalah syarat jamak jamak takhir. Terus dalam jamak ini juga disyaratkan seperti syarat yang dalam Kosor tadi perjalanan yang dilakukan harus perjalanan yang tidak maksiat. Juga disyaratkan perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang sudah mencapai 16 farsah. 16 farsah. Nah, kemudian setelah menerangkan masalah jamak, Imam Abi Sujad di sini akan menerangkan kepada kita mengenai cara-cara melakukan jamak sebab hujan dan insyaallah mengenai pembahasan kita mengenai sholat jamak pada waktu hujan, Insya Allah akan kita bahas pada kajian kita yang akan datang. Di sini sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini ada sebuah pertanyaan dari eh, <tuh> dari eh, seorang pendengar setia kita. Beliau bertanya. Uh, adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berpergian sejauh tiga mil atau tiga farsah, maka beliau shalat dua rakaat. Maksudnya, apakah di sana ada nas atau ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya bahwasannya beliau melakukan uh, melakukan solat koser pada jarak. 3 mil. Ya. Untuk masalah ini apakah di sana ada riwayat dari Ahmad. Jadi safarnya itu memang harus 3 mil. Uh, jadi memang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang uh, disebutkan dalam beberapa uh, referensi misalnya ya. Misalnya dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dari Sahabat Mu'at, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pepergian perpergian, menempuh pepergian, berangkat ke perang tabuk, Rasulullah, kalau beliau berangkat atau ketika itu bersama dengan para Sahabatnya, ya. Kalau beliau berangkat misalnya berangkat untuk menuju Tabuk ini eh, pagi hari pagi hari ketika matahari sudah di atas pagi hari waktu Tuhan gitu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengakhirkan salat zuhur beliau jamak dengan salat ashar. Dan ketika beliau eh dan ketika beliau, ketika itu dalam perjalanan tersebut, ya, ketika beliau dalam perjalanan tersebut juga, ketika beliau, misalnya e, diterangkan dalam hadis ini, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istirahat itu berangkat, Perjalanan kembali itu setelah salat duhur, maka beliau ketika itu salat duhur terlebih dahulu, kemudian salat asar, kemudian baru beliau melakukan perjalanan kembali. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Dirmedi. Eh? Eh, dan memang di sana juga ada hadisnya, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, eh, oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika eh, eh, melakukan perjalanan, kalau sudah 3 mil atau lebih, maka beliau melakukan salat kusur, melakukan salat kusur ini hadis di Muslim juga. Yang penting untuk salat kusur ini, eh, para sahabat seperti ibnu Abbas dan ibnu Umar juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan salat kusur kalau perjalanan yang beliau lakukan itu sudah mencapai 3 mil atau kalau kita ukur pakai ukuran sekarang adalah sekitar 81 kilometer. Ada pertanyaan lagi dari seorang pendengar kita yang bunyinya uh, uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya suka keluar kota untuk urusan niaga Apakah kosor juga berlaku untuk saya? Boleh? Seperti yang saya sebutkan lagi Tadi bahwasannya yang penting perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan yang bukan maksiat. Bukan maksiat. Jadi kalau misalnya. Bapak penanya ini. Bapak Saiful ini. Adalah seorang pedagang yang sering keluar kota untuk berdagang Kalau perjalanan yang dia tempuh itu sudah lebih dari 3 merhala Atau sudah lebih dari 81 km Maka dia boleh melakukan sholat kosor Selagi perjalanan yang dia lakukan bukanlah perjalanan yang untuk maksiat ya. Terus pertanyaan selanjutnya Bagaimana cara saya mengkotok sholat? Dari seorang pendengar yang lain Beliau bertanya bagaimana cara mengotok sholat Karena banyak sholat wajib yang saya tinggalkan nah, Kalau dia mempunyai tanggungan sholat kodok yang sangat banyak Kalau orang tersebut tahu sholat berapa Bilangan sholat yang dia tinggalkan Maka dia harus mengotok sesuai dengan bilangan yang dia ingat kalau dia meninggalkan sholat duhur 8 kali Sholat asar 9 kali Sholat Maghrib 10 kali Sholat Isya 9 kali Sholat subuh misalnya 10 kali Maka dia mengkodok sholat sesuai dengan Apa yang dia tahu Dia itu sholat berapa, berapa kali Sholat yang dia tinggalkan Tapi kalau sholatnya itu banyak sekali Banyak sekali Sehingga Sampai dia tidak ingat Bagaimana cara mengkodoknya Maka Mengkodoklah Mengkodok setiap kali dia Sholat duhur, maka hendaknya dia Mengkodok sholat duhur sebelumnya Kalau misalnya sekarang Adalah sholat duhur, maka setelah setiap Selesai sholat duhur, maka dia Usahakan mengkodok sholat duhur Sebanyak mungkin yang dia mampu Nanti kalau setelah sholat asar mengkodok Sholat asar sebanyak mungkin, begitu seterusnya dan perlu diketahui kalau orang tersebut melakukan atau meninggalkan sholat tanpa ada ulur sama sekali. Maka dia wajib untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan secepat mungkin. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau dia mempunyai tanggungan. Pernah meninggalkan sholat dan sholat tersebut dia tinggalkan tanpa ada ulur sama sekali. Maka wajib dia mengkodok sholat tersebut. Secepat mungkin jangan sampai ditunda-tunda Dikhawatirkan nanti dia meninggal Sebelum dia sempat untuk mengkodok sholatnya Maka dalam hal ini Kalau si penanya ini sholat yang dia lakukan Yang ditinggalkan itu dia tinggalkan tanpa ada utur Maka Seharusnya dia e, Melakukan atau mengkodok sholat tersebut Secepatnya jangan sampai ditunda-tunda Kalau misalnya sekarang punya waktu Selagi dia kosong cepat Kodok sholat yang dia, yang dia Tinggal kalau dia tidak tahu berapa jumlahnya kodok terus sampai dia yakin bahwasanya sholat yang dia tinggalkan telah terkodok semuanya, telah terkodok semuanya. Eh, okay. uh, terus pertanyaan lagi, uh, pertanyaan berikutnya dari penanya, uh, bagaimana wudunya orang yang sakit yang hanya bisa berbaring? Kalau orang tersebut sedangkan dia tidak bisa apa-apa kalau orang tersebut misalnya orang yang kena stroke sehingga tidak bisa bergerak tidak bisa melakukan wudu sendiri maka wajib bagi orang misalnya bagi familinya untuk mewudukannya minta tolong orang lain untuk mewudukannya minta tolong saudara atau minta tolong anak-anaknya untuk mewudukannya kalau dia tidak bisa wudu sama sekali dan wudu ini wajib karena salat tanpa wudu salatnya tidak sah. Salat tanpa wudu tidak sah kalau orang tersebut masih bisa mempergunakan air, maksudnya di sana tidak ada larangan dari dokter untuk memakai air, maka orang tersebut harus wudu. Bagaimana cara wudunya? Wudunya adalah ada orang lain yang mewudukannya. Baik itu anaknya atau saudaranya yang lain. Seandainya dokter mengatakan dia tidak boleh pakai air, maka dia boleh tayammum sebagai ganti daripada wudu. Pertanyaan lagi dari seorang pendengar kita uh, dalam jamak ketika jamak posor apakah boleh mendahulukan isya daripada maghrib boleh kalau misalnya kalau misalnya jamak yang dia lakukan adalah jamak takhir maka dia boleh mendahulukan isya daripada maghrib. Baik isyaknya dikosor atau tidak dikosor Kalau jamak takhir Kalau yang dilakukan adalah jamak takdim Maka dia harus mendahulukan Sholat mahrif sebelum melakukan Sholat isyak Kalau dia sholat isyak terlebih dahulu Maka sholatnya tidak sah Pertanyaan dari seorang pendengar kita Bolehkah seorang perempuan sholat dohur Sebelum orang sholat jumat pulang Dan sebelum azan selesai Dikumandangkan Kalau Waktu duhur sudah masuk Boleh bagi seorang perempuan Untuk melakukan sholat duhur Meskipun sholat jumat Yang ada di masjid belum selesai Yang penting Sudah masuk waktu sholat duhur Dan disunatkan bagi bagi seorang perempuan Untuk cepat-cepat melakukan sholat duhur Maksudnya untuk melakukan sholat duhur Pada awal waktu Sehingga dia mendapatkan Fadilah awalul wakti jadi untuk seorang perempuan sunnah bagi dia untuk salat pada permulaan waktu kalau memang waktunya waktu salat zuhur sudah masuk maka tidak harus dia menunggu selesainya salat salat Jumat. Ini adalah e, jawaban yang bisa saya e, sebutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sampai pada kita pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada malam hari ini selalu mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka untuk dia ilmu-ilmu yang lain. Nasallahu Subhanahu wa taala ya ilman nafi'a wa yarzuqana al'amala bihi wa yaj'al ilmana lana la hujjata 'alaina. 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali washabihi wasallam. Subhanar rabbikal 'izzati 'amma yasifun wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh